Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, saya mau bertanya tentang tadi sholat di kendaraan Apa? Apa? Sholat di kendaraan, sholat sunnah di kendaraan Sholat sunnah di kendaraan, kalau kendaraannya berhenti, masih disunahkan gak bu ya? Masalah saya pernah sholat di kereta Ketika mau sal sebelum salam, keretanya udah berhenti dulu bu ya Jadi masih boleh sholat gak? Itu aja bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intinya sudah paham, sholat itu sunnah di atas kendaraan. Kapan mulainya disunnahkan? Adalah, selagi kita sudah keluar dari, ulama' sebagian mengatakan dari kampung kita. Dari kampung kita. Sebagian lagi, yang penting kita sudah keluar dari rumah, kemudian kita melakukan perjalanan. Intinya harus bepergian, biarpun bepergian dekat. Bepergian, bukan misalnya, Uh, mau ke depan naik motor sholat bukan begitu ngapain ngambil ke depan sholat naik sholat ibu begitu itu bukan bepergian ya jadi bepergian biarpun bepergian bukan bepergian yang jauh orang pelumbuan ke kota kota ke pleret itu sudah boleh melakukan sholat sunah so, di atas kendara selagi dia di atas kendaraan dan sudah bepergian dan untung-untung sudah benar-benar keluar dari kampungnya sendiri. Bahkan sebagian mengatakan tidak harus keluar dari kampung Asalkan sudah memulai dia bepergian boleh Artinya mulai berjalan dia sudah boleh melakukan sholat sun, sunnah nah, Tapi kalau masih duduk di rumah Masih berjalan nunggu anak-anaknya masih belum naik mobil Bukan Bukan itu tempatnya Karena belum bepergian Bisa saja Batalkan begitu nanti Jadi sudah mulai berjalan Baru saat itu boleh kita melakukan sholat sunnah nah, Kalau di tengah jalan berhenti Lampu merah kalau kita lagi melakukan sholat, maka lanjutkanlah sholat tersebut. Tidak usah diputus, dilanjutkan sholat tersebut. Apalagi kereta ya, kereta kan berhenti. Lanjutkan sholat tersebut selagi kita berada di dalam sholat. Kemudian kalau memang berhenti benar, dilihat. Berhentinya sebentar atau lama. Kalau lama, ya kita turun saja kalau mau sholat lagi. Jadi kalau kita dalam keadaan sholat kok tiba-tiba berhenti, itu tetap boleh melanjutkannya dan tidak menjadi batal salat sinah kita sering itu kereta lampu merah lagi salat lampu merah apa kalau subar gitu enggak ada bubar enggak ada tetap lanjutkan sampai selesai